Pak Indra s i l a k a n Pak Indra ya kalau saya pikir memang kalau p u t u s a n pengadilan itu m e r a t a k a n bahwa perusahaan t e r s e b u t n y a Restorika harusnya langsung dibuktikan aja mungkin dengan ada n y a penutupan atau keadaan m a s a l supaya biar pengadilan mengetahui bahwa m e m a n g u b a h a n itu sangat berat nah untuk ke depan ya bu, saya pikir masalah buruh パブルインやインやサイマスを使ってみてください。パブルインとハロシナルビームジャーマティー。パパイミスラーライトは、パパイミスラーライトは、パパイミスラーライトは、パパイミスラーライトは、パパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパパ yang mengakibatkan、uh, biaya hidup juga menjadi mahal、uh, sehingga kalau itu semua pemerintah tidak memikirkan dari sekarang yang gak bakal akan selesai b e g i terus u t akan ada kan, peningkatan u p a h buruh yang terus menerus yang boleh dikatakan nilainya mungkin tidak masuk akal buat, buat perusahaan dan ini nggak mau perusahaan itu harus menanggung beban beban yang boleh dikatakan yang harusnya pemerintah juga sudah memikirkan dengan kalau dibangun perumahan dekat-dekat, katakan dekat ke k o m p l e k s industri terus adanya transportasi itu kan akan membuat d i a hidup menjadi murah kan otomatis sehingga、uh, biaya, biaya hidup layak itu menjadi terpenuhi, tapi kalau sekarang n gak g bakal bisa bu mau berapapun akan, akan, akan terjadi di sini terus, makasih Pak Gahin パカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガンパカインスラガン Ya, dari mobil, kemacetan, lempar buang semua kepada Pak Jokowi nah, Sekarang kita beginilah buru-buru ya, Harus kita、uh, mawas diri, kita cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita Mari kita、uh, belajar hidup h e m a t Ini semua sebenarnya pemerintah lempar batu sembunyi tangan Semua itu tanggung jawab pemerintah d i m a n a biaya hidup, biaya, biaya reks エコノミーラケットのリピンギーで、エネガーのキダマンポンで、コンプレッダーで、エネルギーのアディアで、エトアロスピー・グーベット・パテトン・トゥ・カウアダ・エト、コロン・カウアダ・ディ・ウス・ラギト、パエディ・マクタボ・マサワ・ポン・ピトシー、セキ